Sekarang hari ini kita mau kayak review, kita mau bahas santai aja kayak kita bedah buku kayak ya analisis atau bedah buku galau-galauan lah istilahnya. Siapa mau pertamanya nih? Eh ada ya. Ada kiwa apa nih? Nah, nih. Kiwa buku apa? Kan aku, kedua dua buku. Aku, nih. Aku, aku uh. buku. Uh. Tapi yang udah tak baca nih, yang pertama nih. Hmm. Terus David Mori. Itu asal sama Mori yang kedua itu karyanya siapa? karyanya siapa? ini karyanya Mitch Albom ini artinya emang dia sendiri nulis dia, mengalami, hmm. dia mengalami dia nulis oh ini kisah pribadi Cinyata, kisah nyata, nyata. Ah. terus terus inti bukunya nih Mitch Albom ini kan punya profesor Peniam profesor, prastih filmov. Ah, to nah, je spoiler To je enako. To je enako. To je je enako. To je enako. To je enako. To je enako. To je enako. To je je je je je je je je dia itu uh, sudah lebih besar, sudah dewasa gitu dan profesornya itu juga uh, udah pensiun kan, enggak ah. nah, jadi dosen lagi. Hmm. Terus uh, profesor nih dia lihat lagi di TV itu profesornya sakit. Hmm. Jadi dia datang berkunjung ke rumah profesornya. Hmm. Ya ngobrol-ngobrol lagi. Hmm. Akhirnya jadinya rutin gitu kayak dulu kan dia bimbingannya di Sasa gitu. Hmm. Sekarang dia ketemu terus tiap di Sasa untuk ngobrolin tentang kehidupan, tentang life lah ya. Oke. Okay. Terus apa yang dari dari buku ini apa yang, yang kita anggap Ih, ini kok menarik sampai sampe kamu akhirnya jatuh cinta lah istilah tanda kutip maksudnya untuk terus, untuk involve ke buku itu kan gak, gak gampang ya yeah. apalagi baru, baru kayak aku nih baru-baru baca nih untuk involve ke satu buku itu ada, ada yang mungkin yang buat aku tuh Ih, kayak aku suka alurnya kayak hmm. aku suka karakternya, kalau ini apa? apa kalau ini tuh karena uh, versimu ya? Yeah. Kalau aku jujur sih nah, enggak gini ya. Nah, pengen baca buku tuh ya dia habis dululah kan. Okay. Nah, masalah menikmati kata enggak kan nanti. Okay. Yang mendingan habis dulu. Tapi yang satu yang aku kagumi di sini hmm. itu karena hubungan antara profesor sama mahasiswa itu dekat. Hmm. Jadi mereka ngobrol santai tentang kehidupan. Kalau di sini kan mungkin ketemu dosen takutlah gitu ya. Okay. ya. atau gimana gitu. Sekarang kalau di di buku ini dijelaskan kalau mereka mm -hmm. tuh emang hubungannya deket apa, di kampus pun ngobrol bareng tentang apapun itu biasa mm -hmm. gitu dan sampai mm -hmm. akhirnya dosennya ini uh, meninggalkan dunia ini lah bilang mm -hmm. itu mahasiswa ini tetap inspirasi sama dosennya gitu mm -hmm. sih kalau di bukunya bukunya ini, Tuesday with me mm. terus ada gak yang gimana, part favorit gitu? atau gak quotes mungkin? lupa sih Dupa udah, okay. udah, udah lama sekali baca lagi. Okay. Tapi yang yang menarik selain nih, uh -uh. bukunya ada kan? Mm. Emang ditulis sama yang mengalami langsung. Mm -mm. Itu juga dibuat filmnya sih. Salah. Ada, oh, salah. filmnya. film yang sampai dibuat okay. Jadi kalau misalnya nah tertarik macam bukunya atau filmnya sih boleh mm. asal cari aja. Judulnya sama Mori. Mm. Okay, okay. uh, berarti karakternya di sini juga mungkin kuat ya. Ya, karakternya dosennya sama si Mitch album ini sebagai uh, mahasiswanya yang mengalami kan. Hmm. Ngikutin bagaimana perkembangan dosen ini sampai sakitnya makin parah gitu. Hmm. Oke, oh, oke. Okay, okay. Mantap, mantap, mantap. Terus uh, berarti bagian-bagian itu belum, nah, belum, belum, belum ya, belum-belum belum ngini. Karena aku sendiri lupa juga isinya. oke. Okay, okay. Ini nah, itu bukunya itu berapa halaman? 207. 207. 207. Ya, kalau kalau beneran baca sih cepat ya. Nah. Cuma waktu itu kan baca mungkin 2 bab selesai nah, Jadi mungkin sampai semingguan lah. Ya, kalau masalahnya eh uh, internet sedikit. Nah. Kalau kalau misalnya mau baca tuh kan eh uh, kayak untuk untuk satu buku tuh apalagi untuk kita aku nih pem, pemula nah, untuk baca beneran. kan cantos in fast satu buku untuk satu habis untuk sehari atau enggak seminggu lah. Itu hmm. kayaknya susah deh. Benar. Susah bener. Gak sih. Susah memang. Karena kita kan aduh cepat nih. Ya. Masih <laughs> nah, gitu dulu deh. Bener, <laughs> uh, udah enggak kuat lagi bacanya gitu. Enggak bisa lagi. Terus, terus kalau kita enggak enggak juga enggak niat amat loh. Hmm. Kalau enggak niat amat tuh kita baca dua ba itu ditinggalin lama. Iya benar benar. Sampai bener. lupa baru besok-besoknya. Iya, uh, aku mau lanjutin baca, baru baca ya, lagi. Susu. Dia bikin lama. Oke. Okay. Berarti kita bahas ini cuma segitu dulu ya tuh terus Dewi Mori. Kalau yeah. aja eh uh, kalau aja sekarang nih kita ngobrol-ngobrol ngobrol, aja sendiri Kalau aku kalau tadi Arya kan bawa buku dari luar negeri lah gitu mantap, ya. Betul, betul. Kalau aku nih <laughs> sekarang Tapi karya lokal. Produk lokal <laughs> <laughs> mantap. Cinta Indonesia nih. Itu <laughs> apa nih? Entah aku ya. Nah, nah jadi, jadi kalau ini, apa nih? ini bukunya, apa novel apa? Eh, uh, kalau ini sih lebih ke self improvement. Okay. Tapi tapi dia itu hmm. uh, sumbernya dia tuh mengacu dari pengalaman orang. Itu hmm. mungkin Bob Sadino gitu. Oh, jadi, oke, jadi, ya, judulnya, jadi judulnya. Bu, judulnya judulnya itu Bob Sadino mereka bilang saya gila oh, gitu. Okay, okay. <laughs> Jadi jujur aja tertarik emang awalnya karena memang tahu eh, Om Bob lah, gitu, hmm. gitu ya. Om hmm. Bob, kan ya, lah hmm. kalau bukunya ini tuh dari cover menarik gitu loh. kalau hmm, kalau bisa digambarkan coba gambarkan cover bukunya tuh Kan cover beda-beda ya? tapi ya. Yang, yang kita lagi bawa, yang dibawa sama aja tuh cover kayak gimana? kok tertarik dari gimana sih? Oh iya. Kalau untuk buku nih apa namanya? Kalo, untuk nyeritain orang tuh Uh, kayak apa? autobiografi ya? Ah, uh, kayak gitu tuh Dia nulis ya? Uh, bukan, orang lain yang mau nulis Oh, orang lain-orang lain Biografi gitu uh. Ini kan banyak ya kalau Bob, Kayak Bob Sadino nih kayak ada beberapa buku hmm. Tapi aku bawa nih uh, Bukunya yang Ada gambarnya tuh Bob Sadino lagi dorong gerobak gitu hmm. Jadi uh, Bukunya itu Bukunya ini tuh Lebih nyeritain kepada Gimana caranya dia tuh Mendirikan Perusahaannya dia Oke okay. Jadi nah di sini tuh dia tuh lebih uh, di bukunya ini tuh lebih diceritain oleh penulisnya namanya Edi Sakius. Ya jadi uh, dari cover-nya itu bukunya ini tuh menceritakan lebih kepada uh, gimana Paul tuh uh, membuka usahanya gitu. Jadi gimana pola pikirnya dia tuh pola pikir yang beda sih menurutku dari cerita di buku itu beda dari kebanyakan orang tuh dia tuh sampai bisa se ini gitu. Hmm. Si alur-alur alur cerita yang lebih ke sana gitu. Jadi setelah uh, setelah berapa lama kemudian uh, dibaca saya aku baca nih bukunya ini, dia cukup menarik gitu loh. Menarik karena bahasa bahasa yang dia pakai itu simpel gitu. Oh, Oke. Okay. Kayak bahasa-bahasa blog gitu, gitu Nah, yang yang ini yang mau nanyain tuh uh. yang nulis buku kan orang lain ya? Orang lain. Nah, bukan sebuah, -sebuah Sanino. Itu dia Artinya nulis bukunya berdasarkan suruh-suruh dia gitu. Uh, jadi kalau dia tuh lebih banyak gini sih, kayak ngutip kayak wawancara gitu. Oh, wawancara. Uh, jadi dia sistemnya uh, misalnya dia nanya gini, terus apa yang dikatakan dia ditulis gitu. Oke, okay, oke. Okay. sih. Tapi buku ini gini enggak ke kamunya ke ke sendiri nih? Uh. Maksudnya kayak eh uh, menurutmu tuh kayak berdampak enggak sih? Maksudnya walaupun dampaknya kecil ya, kayak, yeah, yeah. Setidaknya suka dulu deh, suka yeah. dulu. Maksudnya kayak menginspirasi navdih, ja, ja, to je to. Ja, to je to, to je to, to je to, to je to, to to. tidak ko mi je Oh, misalnya untuk kayak gini itu, kemur gini-gini gini, gini, gini tuh. Oh, oh, nah. gitu tuh enggak sih kayak nah, ya, gitu. Okay, okay. Tapi dia lebih ke pola pikirnya dia okay. tapi tipsnya enggak uh, ada tipsnya, tipsnya ada sih gitu, nah, tapi uh, gimana ya? Uh, masih umum masih gitu loh. Itu okay. okay. sih kayak buku ini menarik. Menarik karena tidak dari pertama dari apa namanya itu, sudut pandang sudut pandangnya Pak Sardino itu sendiri oh, yeah. sebenarnya. Sama dia tuh apa namanya oh, tuh? Apa okay. uh, apa itu hmm. karena cara membahasnya tuh Gak berantik loh, yeah, jadi gak kantuk <laughs> Tapi berapa halaman aja Mana Tebalnya sekitar kita hmm? Tebalnya itu ada oh. tuh segini oh. masalah, Se ya. Wah tebal juga nah, Hampir 3 per 4 ini, per 4. Nah, nah, ini. Sekitar 170an ya Oh 200an juga lah bilangnya oh. oh jadi gak nah, gini Oke nih Sip um, sekarang, Siapa nih sekarang? Aku dulu Kaya atau aku aku terus, dulu terus nih senarlu. Aku ya, ya. kalau aku sih Ada Ah, uh, kalau saya sini punya uh, Le Petit Prince atau nah. Pangeran Cilik ini punya kalau sorry ya, kalau uh, penyebutannya salah dalam bahasa Prancis enggak nah, Ya. Pokoknya yeah, yeah. <laughs> <laughs> ini yang ngarang punya Antoni de saint yeah, gitulah. <laughs> sorry kalau <laughs> sebut saja <laughs> Ya <Yeah>, Sebut, <Anthony. laughs> yeah, nah, sebut Kenapa? kalau ditanya nih kalau saya nih ya, kenapa sih aku pengen bahas bukunya ini? Nah. Uh, bukunya ini sebenarnya untuk anak-anak pengarangnya awalnya tujuannya dia tuh membahasnya tuh untuk anak-anak gitu tentang cerita anak-anak gitu, tapi menurutku buku ini uh, tersirat tuh jadi orang dewasa tuh juga uh, bisa baca gitu soalnya nah. yang buat, ini tuh bukunya tuh tipis tuh berapa halaman ini cuma 118 kayak dibas dibaca sehari pun juga bisa nih hmm. uh, itu yang buat menarik itu pokoknya sudut pandang dia ceritain ini cerita ini kayak kayak cerita anak-anak sih sebenarnya tapi banyak pesan-pesan yang aku suka dalam buku ini gitu ah, cerita fiksi katanya. ya ini cerita fiksi itu tentang kehidupan tentang uh, tentang ini kan ceritanya itu berdasarkan eh uh, kalau kalau digambarkan enggak sebesar itu eh uh, ada seorang pilot nih, seorang oh. pilot itu terdampar di gurun. Uh. terus dia itu ketemu dengan pangeran. Oh, pangeran itu berasal dari planet yang eh uh, besarnya itu cuma kecil lah planetnya gitu loh. Dia, dia bisa ngelihat eh uh, sun satu berapa kali dalam sehari gitu pokoknya. Uh -huh. Saking kecilnya planetnya gitu. Uh, tapi yang Percakapannya dia dengan si pilotnya ini yang mem lagi memperbaiki pesawatnya dia yang besar di Guruntu Yang membuat uh, buku ini jadi menarik Terus cerita juga dari pengalaman-pengalamannya ke planet-planet mana aja dia pernah itu Oh Jadi dia ini uh, bisa keling-keling dunia gitu maksudnya? Uh, dia pernah keling-keling planet lah Di planet yeah. langkapannya bukan yeah, dunia lagi. Bukan dunia lagi. Pokoknya ini kan cerita fiksi kan. Ya, nah. fiksi gitu. Tapi di mana itu dia sendiri aja. Yeah, di di planetnya yang yang dia punya itu ah. dia sendiri aja. Oh. Dan dia punya uh, mawar di planet itu. Pokoknya ini tuh menarik uh, banget see, menurutku kalau kalau aku bisa mungkin saran ini buku layak untuk dibaca sih untuk pemula. Okelah. Okay Baiklah, okay maksudnya. Ah. Aku gak suka, gak terlalu involving, maunya lebih sering untuk intens untuk baca buku hmm. Tapi pas aku baca bukunya ini, kok like ada di Goodreads nih? Ratingnya kok bagus, gitu oh, Jadi ada, liat, ini uh, juga review orang juga, juga ya, ya. Review, uh, review orang dulu, hmm. kok mantap ya? Habis itu kayak penasaran dong Biasa sih kita baca buku kan karena hmm. disarankan orang kan gitu Habis nah, okay. itu kayak, aku, akhirnya aku beli deh, aku beli, aku Kok serius ya? Masih heran hmm. ya? Masih enggak terobrat juga. Itu berapa lama selesai Sehari. 1 hari jadi Satu selesai. Hari. Karena <faz》>. waktu itu kebetulan oh. juga lagi pergi kan. Rasanya lagi lagi pas lacar di pesawat jadi jadi. Ah, oh, iya iya. Teman-teman inilah teman di waktu. Teman di waktu. Eh banyak juga quotes, quotes yang aku suka di sini. Ini kayaknya quotes-nya itu Ya gitulah, aku ya terkenal lah. Pasti kalian pernah bacalah sudah quotes -nya. Oh, A to mungkin pa... Ah. kalau di ta ola? Halo, Riquet. Ja. Kaj to je? Narek. Halo, kako se je ta ola trgala? Kaj je to? Kaj je to? Kaj je to? Kaj je to? Kaj je Lah, pasti buku gini, buku nang pere pere dah. Oh, oke. Berhubungan sama gini nih. Mantap banget, Bro. dunia bangunan nih. Nah, Kalau ini sih dilihat dari sampul depannya dan visual buku ya juga sih menarik karena dia dikemas dengan unik tuh dengan hmm. yeah yang membahas tentang hmm. bat, uh, penataan bata gitu. Hmm. Yang judulnya buku Natabata. Hmm. Ini bukunya kan karya dari Andi Rahman. Oh, ini bukunya ini eh, bilingual. Enggak. Ya, dua bahasa, ada bahasa Inggris. Dua, dua bahasa kanan, ya? Ya. keren, Di sini di sini. Ini bacanya apa habis dah habis kan? Dah da habis, dah baca, habis ni. bacanya nih. <laughs> bacanya boleh fotonya. Sebet bacanya. Oh, belum pasti progresnya sampai progresnya. Iya, progres. Tapi sejauh ini gimana? Sejauh ini. Kalau aku lihat-lihat sih buku ini cukup menarik karena dia pembahasannya cukup detail dari uh, proyek secara umumnya, terus hmm. dia proyek-proyek dia yang dikerjakan dari awal dari 4 oh. per, tahun-tahun per itu. Hmm. Adek ini gini ya, dokumentasi pre-pre India gitu iya, ya, portfolionya, portfolionya. Dan pre ini juga didominasi oleh pre yang menakan batu bata ekspos. Hmm. Di sini dijelasin juga beberapa eh uh, metode penyusunan bata itu kan enggak zamannya masa sekarang. Tapi misalnya nih, misalnya kebetulan harus dites kan? Harus dibel yeah. sih kebetulan. Oh. <laughs> Kalau misalnya ada, ada orang lain nih, ah. di, di luar il, ilmu ah. gitu. tertarik enggak sih kira-kira baca ini? Maksudnya kayak uh, untuk orang awam enggak sih? Umum, gak nih, Umum gak enggak nih? Enggak. Kalau, kalau sejauh ini, sejauh, sejauh menurut sih ini cukup ampah namanya untuk mudahlah dipahami bagi orang-orang hmm. yang pemula yang tertarik dengan khususnya dengan seni bangunan dulu ya. ya Kita selilah ya. Seni okay. Karena ini cukup banyak juga apa namanya? menampilkan seni-seni dari bangunan itu sendiri. Termasuk gambar-gambar di sini, ya, warna. Penyajiannya bagus sekali. Yeah. Tapi ini uh, belum, belum masih lanjut bacanya kan? Masih lanjut, lanjut bacanya Berapa alaman? Berapa alaman sih? Nggak <laughs> ada <gak> alaman ada <laughs> alaman Di atasnya nggak? Nah, nah. Oh di samping, samping. di samping Di tengah, di tengah, samping, tengah. Biasanya kalau seni-seni itu agak saran-saran 200 Oh 200an juga? Ya. Cuma kertasnya beda ini Dari fisik buku lah ya, ya Dari fisik dari buku, buku ya. menarik loh nih Kayak pakai kertas bekas ya? Lebih kaku dia I kayak kertas daur ulang. Kata lo ya ada berapa ada berapa versi yang mungkin mungkin yang ini bagus ya. Ini bagus ini. Kata lo ada ada versi lainnya enggak ya? Ada kena kayaknya dia ningnya kanannya tak gambar kayaknya. Kayaknya Jadi kalau cinta. Tapi tapi ini gini, buku, wih, kebetulan kena aku Gini apa namanya? Tahu informasi ini dari Instagram kenaku follow dari arsiteknya Dihamandukan. Oh, oh ini Amir Rahman nih. Toko buku kayak enggak. Ini oh, iya, dijual iya. di toko buku oh, okay. oh. eksklusif. Eh. Ya. Mm. Jadi pesan dulu Ya, ini PO. Sebetulnya aku yeah. dapat pas PO-nya. Mm. Jadi okay. dapatlah harga murah. <laughs> lihat juga kan di share juga apa Ini arsitek Indonesia. Ya. ya, arsitek Indonesia. Arsitek Nusantara. Keren, keren, keren, keren Mantap, mantap Terus, kan kita udah bawa buku masing-masing nih mm -hmm. Ada, total berarti ada 4 buku yang kita Ya bahas sedikit lah bahas, <laughs> uh, Bahasnya ugal-ugalan lah ayah, ayah. Uh, Tapi sekarang Kita kayak Internesnya sedikit lah, ke topik Masih seputaran buku sih Kalau uh, kalau menurut kalian tuh Baca, kan baca buku gini mm -hmm. Identik dengan Ah, oh, pintar Yang, baca, yang pintar aja yang baca buku gitu. padahal kan sebenernya gak sih hmm. semua orang semua, itu mungkin hal yang wajar sebenarnya tapi stigma di Indonesia kan iya nah, sebelum kayak wah baca buku wah teori aja kayak <laughs> gitu kan ya, akrab gak dengan nah, kayak gitu akrab itu. sekali pasti bawa buku kayak ada serang iya <laughs> iya <Nah>. bawa, bukunya, <laughs> bawa buku buku baca Oh, wow, yeah. kok kelas. Kalau yeah, kayak Iya, tidak dibilangnya risok gitu. Yeah, yeah, yeah. Padahal orang di luar tuh kan kalau dia di bis gitu misalnya hmm. atau di halte lagi nunggu kereta gitu misalnya. mereka kan baca buku sebenarnya. Hmm. Jadinya gimana mungkin tahu sih cara biar gini orang Indonesia gak, kayak gitu, lagi. tahu sih. tahu sih, atau di sekolah deh. Kalau bawa komik sih Kalau misalnya Oh, Rafa, eh? I I got the reading kit. Baca apa kayak? Soal oke, soal oke, maksudnya buku oke kayak gitu kan. Nah. Ya itulah. Tapi menurutku, menurutku tuh kalau baca buku tuh untuk semuanya, gitu loh kayak no. semen, gak, gak untuk dia, dia pintar dia baca buku itu. Menurutku menurutku sih Eh <laughs> uh, sebenarnya gimana <Kika> sih? <laughs> Kayak mana dikituin? Nah, orang. Apa kayak mana? Kayak sih belum sih. Soalnya gua pada bawa buku. <laughs> <laughs> <laughs> itu mantap. Artinya kan bawa buku kan? Ya. Benar. Artinya kalau enggak enggaklah kayak orang misalnya di luar tuh kan kita di salon dalam film itu dia pasti entah uh. entah selin lah dia bawa bawa buku kecil gitu baca gitu. Uh, kalau yeah, kita kayaknya kalau aku sih enggak uh. sampai kayak gitu uh. gitu loh. Paling ya paling ya di di di Instagram Itu tuh fan setnya saya mindsetnya ya kalau kalau aku sih mulai sadar nih baca bukunya ketika apanya apa namanya itu ketika waktu akhir-akhir zaman SMA lah itu. Mm. Jadi sebelum itu sih masih liar lah, belum pikiran ke buku nih. Mungkin aku salah satu orang yang antara yang bilang oh, ya gitu. mungkin itu tapi kita kena pap perlahan ada mungkin kena tuntutan juga gitu loh hmm. jadi ketika akhir resep eh uh, terus kemudian eh uh, mau masuk kuliah kan tuntut-tuntut baca-baca hmm. itu jadi kok kayaknya enak gitu yeah, yeah. makin di sini kok kayaknya eh, ini bagus nih tapi tapi kadang-kadang karena -kadang, kadang orang enggak tahu apa yang kita baca itu jadi ya memang kadang-kadang gitu tapi jangan sampailah karena kita baca buku, terus kita kayak mengabaikan yang ada di sekitar kita gitu oh. aja sih sebenarnya. Eh tapi nah. tapi enggak apa ya. Nah. Tapi Tapi <laughs> masalahnya enggak apa kalau gitu, mungkin ya, karena terlalu sama bukunya, terlalu uh -huh. sama uh -huh. uh, ka kalau udah ka kalau aku kan dulu pernah baca kayak The Mockingbird The Aku karena karena aku uh, suka banget sama bukunya itu, karena itu karakter juga kan. Hmm. Uh, jadi kayak Uh, mungkin bisa dibilang kayak enggak juga sama segitari loh. Em. Hmm. kan enggak salah juga dong oh. kalau kayak gitu. Eh masih, enggak salah dong. Ceweknya tuh masih dalam status padam, sedang di rumah gitu. Misalnya di rumah duduk sambil baca yang wajarlah cewek ya itu tapi kalau misalnya pas di sekolah gitu misalnya baca terus tanya, "Eh, ini udah betul terus bacakan?" Nah, <gulih> juga gitu loh. Nah, tapi kita tapi kurang setuju sih dengan itu. Oh gitu ya. Yeah. Uh -uh. Maksudnya Iti... kalau orang oh, enggak oh, oh. dong? Kaya lagi baca lagi serius. gini mungkin kalau biasa sih agak terganggu dulu karena kita kan lagi asik nih baca. Ya, ya, asik, ya, asik baca ya, asik, terus tiba-tiba diganggu dikit. Eh arti baca apa tuh? Akhirnya kita harus menjelaskan ke orang itu. Kalau-kalau mau jawab sih, baca aja gitu. Tapi kayak gitu <laughs> memang nah. Jadi, kita yang merasa terga, terganggu. baca yang nanya itu juga kalau misalnya enggak FOMO Makanya kalau tuh Nah, daripada timbul itu, kontra itu mending hmm. di tempat yang akhirnya <laughs> yang tidak mengganggu lah gitu <laughs> yang sama-sama nyaman lah gitu. Heeh. Hmm. Enggak aku pilih suka tuh waktu itu ketika sendiri gitu misalnya gak, gak ada misalnya sekitar tuh itu udah kayak misalnya tadi itu kristina bilang pesawat gitu hmm. atau di tempat-tempat misalnya lagi nunggu nih kayak odri ini buat pjs lu omah gila tuh kanternya nah, ke gak <laughs> keganggu gini dengan suara nomor antrean tuh <laughs> nah, nah, nah kalau itu gak nah, nah, nah. okay. ada jadi kayak gitu gitu loh huh. tapi kalau udah suasana yang artinya udah rame-rame itu masih di kampus itu oh. misalnya sulit sebenernya artinya nah. orang sekitarnya tuh telah kanas sama orang. Enggak kenal dia, dikit interaksinya. Eh, walaupun dia banyak orang tapi kita enggak ada interaksi. Tapi kita perilaku kita tuh enggak punya budaya baca. Aiman. Betul. betul, kadang kadangnya ya, misalnya um, bukannya bermaksud ke barat barat Entah gimana, Aiman. kayak, kayak ng ngelihat orang uh, orang kayak orang sana, orang dari negara lain lah, Aiman. kayak, kayak info sama buku itu kala kayak asik banget loh, kayak emang kayak sudah jadi budaya yang mereka budaya mereka di kampus coba lihat banyak ya enggak semua sih, emang saya kayak banyak yang duduk-duduk baca buku. Kalau kalian gimana? Kan enggak enggak tuh. Kalau buku <laughs> buku kalau ya. Kalau okay. Maksudnya ya gitulah. Ja, kira kalau kita ke ke gitu. Jarang saya uh, untuk untuk kayak punya budaya kayak mereka gitu loh. Yeah. Makanya kalau dari sekarang nih bukannya bermaksud untuk tapi kan karena kita saya aku kayak buat enggak eh buat kayak pas kita baca nih terus ada teman kan, kayak seru dong makanya kayak baca apa nih gitu kayak aku pertama kali baca juga di pertama kali kayak di dikasih coba kayak baca buku ini bagus bukunya nih ah oh, saya habis baca habis tuh sudah selesai baca ini bagus bukunya ada yang di, teman dibahas tuh kayak pengen pengen baca lagi gitu loh, ya ya pasti ya sama nonton film mm sama, hmm, sama, sama atau kayak, kayak sebenarnya kita udah mulai gitu loh tapi bukan buku apa? Coba dia. Ketoru. Eh kata teman kita buka. Baca sore. Baca sore orang. Eh siapa? Siapa gitu. Ini ini itu. Itu lumayan menarik Itu lumayan power ninggu Dayanya kita belum ngerasain amat. Apa karena mungkin gini ya? Kurang apa ya? nggak dibiasakan mungkin ya? Atau terlalu berat ya? Enggak sih, tapi Uh, ya nah, aku enggak tahu juga ya hmm? tapi uh, gimana ya terkadang kayak iri gitu mereka gitu hmm. mereka tuh kayak target orang-orang saleh nah. gitu kayak dari luar dah dan dari dulu tuh dah sama buku tuh akrab gitu loh iya kadang dibiasakan mungkin udah hmm. biasa dari kecil, biasa dari kecil. mungkin karena bacaan itu ringan dah artinya kehidupan nyata gitu loh kalau misalnya sama kayak kita misalnya kalau baca buku kuliah gitu nah itu beda cerita masih udah oh, bercerita kan tapi kan kesannya orang-orang kita tuh masih kayak gitu gitu pra gitu loh ah, yang kita bahas itu bukan buku untuk kerja untuk hmm, kuliah ya ah. tapi untuk uh, safe pleasure, uh, pleasure gitu loh untuk, yeah. untuk hiburan diri sendiri gitu baca novel kan, kan untuk belajar kan dari novel kan kita bisa belajar pengalaman hidup aku pernah pernah uh, sama orang nih hmm. dia bilang Uh, kayak gini, aku kan misalnya dia gak punya Bisa ditanda kutip Keluarganya gitu lah Terus aku belajar Pengalaman hidup atau gitu dari buku Maksudnya aku aku tahu nilai-nilai oh, Kehidupan itu dari Jadi bukan dari keluarganya gitu ya. Ya, Ada mungkin dari keluarganya tapi ya, kan tapi, Ada ya, juga dari bukunya gitu. Ya, impact yang lebih besar itu dari bukunya ya, ya. Ada yang kita bisa ambil dari novel gitu loh mau mau menurut gue mau baca apa aja. Eh uh, bagus kan ya. yang penting kita terus itu yang penting kita latih aja dulu budaya mm. gitu. Loh. Bukan kesoknya kan aku juga masih belajar aku pengen pengen terus uh, connect sama buku guru. Nah. Yeah. Makanya kalau dari ada teman dibahasin kan jadi seru gitu loh. Mm. Jadi jadi kayak uh, apa eh tadi Arya kayak bukunya bagus ya gitu kayak, mm. Eh atau enggak ada teman sharing lah. Iya. Yeah ada, ada teman sharing lah seberapa banyak sih di yang kita punya teman untuk sharing buku gitu kan agak, okay, okay. agak agak susah kan agak susah sih, agak susah dibandingkan kita cerita tentang eh, share ini sama, sama Reno Barak kan? Ya, yeah. itu kan banyak kan maksudnya uh, <laughs> itu benar sih iya kan? Seber so, seberapa, so, seberapa so. orang sih yang kita bisa jadi, karena kita kumpulan kecil aja dulu kita bahas apa yang kita suka entah itu film, entah itu buku tapi karena, karena kriptopi yang sekarang buku uh. next, next mau baca peseran. Oh, ya, buku yang mau kan mau next mau baca buku apa nih? baca buku apa? Toklah buku ini buku lagi. Oh, okay, buku. Wah, buku lagi. Lah siap. Jadi kan satu udah dibacalah itu The Devil Worry. Kita balik lagi ke topik ikir bahasa. Iya, The Devil Worry udah tak Kek, bentar sebelum sebelum masuk ke buku yang mau dibaca. Rating deh dari empat buku tadi. Kita ngasih rating dong. Oh, rating. rating Nah, maksudnya kalau rating aku enggak tahu isi bukunya yang lainnya. Nah, maksudnya buku yang kamu bawa. Oke. Okay. Mm. Kita masuk ya, setting. Ah, pasang-pasang. Ah, kalau buku ini kira rating berapa? Aku, kan bawa buku, bawa buku Little Prince. Aku ngasih rating berapa? Oh, gitu. Yes, 1 5 ya? 1 5. 1 5, 1 -5 bintang. Iya, 5 bintang lah. Ya, ya kalau yang Dust David Moore ini hmm, karena aku bacanya maksudnya enggak sampai Nageh gitu langsung, gitu langsung aku semua full nge-neren tuh hmm. gak sih Cuma, aku tahu isinya bagus hmm. Karena aku lupa aja, jadi aku gak bisa bilang <laughs> jadi, <laughs> aku, Karena lagi lama ya Karena gitu, satu tahun lalu aku baca Tapi kalau untuk poin ya, 3,5 per 5 lah 3,5 per 5? <laughs> 3,5 ,5, 5 lah Jas? Kalo cool, Bob Sadino, Jas? Kalo Bob Sabino, um, ya 4 5 4 5? 1 5 lah Kenapa Jas? Yes? Karena dia tuh perlu dikutip tu, satu buku yang mulku yang mudah dipahami lah itu. Artinya eh uh, ininya ini, oh iya ya Kaya, kayak nggak artinya santai bacanya itu enggak enggak kayak enggak ada tekanan. Apa yang ada otak tuh udah dengan kegiatan sehari-hari hmm. sekarang baca buku lagi, Blah, basanya, oh, uh, gitu, jadi oh gini ya, gitu pandangan dia tuh Hmm. apa ya. ya walaupun <laughs> belum belum, oke Oh iya, aku lagi oh, okay, lu, uh, kena, kena, ada sedikit dia tuh menurutku tuh kurang ya gitu lo menurutku. Hmm. Mungkin karena agak kayak aku merasa ke belakang Agak ada pengulangan-pengulangan gitu. Loh. Oh, ulang lagi topiknya Topik. Mungkin secara enggak langsung gitu loh Kadang-kadang nguring -kadang kan? Ya, jadi kayak nguringnya dia Artinya sebenernya itu topik yang sama gitu ah. Tapi kok kayak diulang oh. tapi dijelasin dengan, dengan cara lain gitu loh Itu, itu kurangnya? Kurang ya, kurang. kalau menurutku sih, menurutku itu kayak Gak perlu jelaskan Gak perlu <tuk -tuk> itu kalau mau buat emang yaudah To the point aja gitu ya, ya. Jadi topik satu udah selesai udah, gitu ya, ya gitu loh, jangan diulang lagi ah. gitu Artinya, tapi kalau orang penimbangan ini artinya dia karna pengin tahu tentang Bob Sadino-nya atau karena dia apa namanya? Artinya kan memang harusnya tertarik sama Bob Sadino kan? Ya. ya, cuma yang lebih ditanyakan itu tentang kehidupan Bob Sadino-nya atau Bel dari yang bangun dari bawah sampai ke atas gitu. Kalau ini sih lebih ke pola pikir dia yang beda gitu. Atau pola pikirnya. Oh, pola pikirnya oh, beda. Kayak misalnya di buku itu dia bilang apa yang dia bilang, pokoknya ada Kalau salah ya? Apa hmm. ya? Ada kata-kata bodoh, bodoh gitu. Apa dia bilang sarjana bodoh gitu pokoknya dia bilang. Hmm. Ku dia tuh sangat against, uh, against sarjana, lah gitu dia oh, gitu loh. <laughs> Kamu enggak bisa gitu, gitu, Gitulah itu itu sudut pandangnya dia itu. Jadi sudut pandang yang berbeda kok bisa sukses. Di mana dia, Tadi nah, berapa ratingnya tadi oh, Oke okay. okay, lah, gitu, lah. Eh, oh, ini Sejauh ini, sejauh ini. Kalau kursi sejauh ini, Kala aku si, sejauh ini. ini. Kalau aku liat, liat, di ada buku di bukunya itu. apa itu namanya? bukunya Oke. Okay. kalau aku menurutku nih, buku uh. ini, sih, di angka 4 5 juga. itu ah. karena dari sisi penyajiannya dulu ya, kalau sisi penyajiannya cukup baik ku lihat dan mudah juga apa ne, untuk pemahamannya. Hmm. Mudah ada penjelasan. penjelasan. Lah, ya. Ya, mudah dimengerti. Kan yeah. yeah. agak-agak gitu sih. Menarik ini kan. Itu tuh gimana per bab gitu? Ah, bacaan dia. Kalau dia sih bahasannya per topik aja. Nah, pertama ada kayak pengantar awal, kayak apa namanya? Kayak ada riset-risetnya itu. Hmm. Terus nanti ada proyek setiap tahunnya dia. Terus satu proyek khusus untuk di projek, apa? Rumah-rumah bata. Hmm. Itu salah satu kolaborasi antara arsitek itu dengan owner dengan berbagai macam Apa namanya? Pi apa hal lain itu? Oh, hmm. jadi disebain gimana cara kolaborasinya ya, gitu. Ada. Atau Cikup. ada ditanya masalah-masalah dia selama membangun tuh? Atau cuma masalah konsep aja nih? Eh uh, di sini sih ada beberapa dijelasin juga bagaimana dia enggak hanya sekedar konsep hmm. pembangunannya, tapi dia di real estate pembangunannya tuh dijelasin juga oh, di sini ya. Jika, dari awal pelaksanaan susah yeah. pasti ada lah, <laughs> jadinya juga ada kayak apa namanya? wawancara oh, dengan tukangnya langsung kolaborasi lah dengan tukang itu. Dia oh, nah, ada dijelasin di sini. Yeah. Jadi cukup menarik. Hasil wawancara di ya. Terus Jadi nego harga, buku harga ada harga? Di itu. Harga Masalah dia bilang kalau lo paket sekarang saya nih bisa lebih murah atau lebih mahal sih. Uh, gini sih apa dibahas? dia akan apa namanya dia diskusi-diskusi dengan onara juga rekan-rekan tuh ada sih dibahas menayarnya tapi enggak mutlak harga gitu yeah, yeah. kayak perbandingan kalau pakai kayak gini se, uh, se lebih mahal apa enggak, yeah, gitu, yeah. Yeah. jadi kayak perbandingan-perbandingan okay. hmm. okay. okay. ini yang kayak rating perbadi, dong. aku ngasih ratingnya 5/5 pok. Ah, dah. Full, full, full. Oh, panjacan caca. Kan aku suka banget pokoknya itu. Nah. Aku aku menikmati arti, arti no caca 55 kan, enggak kecacar itu loh. Iya. Bukan masalah enggak ada caca nah. atau enggak aku cool. suka pokoknya. I love ya, it. Pokok itu. Lho. Artinya, artinya pokoknya itu berdasarkan kesukaan gue kan. Iya, itu enggak sih. Makasih Pak Fajar nih. Yang saya mau ditanya, kir komenin komennya eh, deh pokoknya aku rekomendasi. Nah.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 Menurut gue kan selera kan? Ya, tapi sih. ratingku tetap 5/5. Ha. Nah, nah, <laughs> itu buat tidak makin bingung baca sih. Ya, kalau, kalau, kalau, kalau ratingnya. Nah, ratingnya 5/5. Kira-kira ini ada e satu buku tok atau satu buku? Nggak ada sambung. Ini stalku satu buku, tapi ada yang buat Little Prince comeback. Kayak itu pengarang lain dah. Oh, gitu. Nah. Tapi kalau pengarang Biasanya satu pengarahan punya-punya buku gitu um, Kira-kira pengarahan punya buku yang lain nggak? Kalau sudah tau ya Nggak tau ya Coba ntar aku cek di Goodreads Oh iya BTW, kalau misalnya mau ngeliat uh, Buku, kalau aku mau beli buku Biasanya kan dulu ngawur gitu kan Ah bukunya bagus kayaknya Kayaknya, ih kayaknya bagus aja gitu Loh, Tapi terserah sih kalau cara-cara oh, mau gimana ya Kan kita biasanya buku tuh bisa dari rekomendasi Habis saya waktu itu pas aku lagi gabut kan, terus aku beli buku. Terus pas aku beli uh, itu tuh enggak enggak ya udah menurutku. Soalnya. Udah beli. Enggak bagus rasanya. Oh, oh, yeah. yeah. nah, nah, aku cek ratingnya. Di desa, di, di, di, di Goodreads. Enggak kurang bagus gitu loh. Oh, emang emang benar emang ya. Tapi kok kepikiran untuk beli itu sih? Karena eh uh, di belakang itu loh. Kalau oh, sampul belakangnya. Belakang, Bikin, kayak kayak bagus. cover juga bagus kayak. Gitu. Itu pengarangnya juga kebetulan ku kenal. Kurang, kurangnya mungkin enggak sel, selera ya. Iya itu. Rasanya. Terus sebenarnya itu kalau mau baca beli buku, saya kutip uh, aku cek dulu di Goodreads berapa ratingnya. Nah, artinya kalau misalnya mau beli buku nih, kan kita hmm. buka buku nih. Hmm. Wah, buku. Wah, bagus sih. Ardi pas lihat buku itu baru cek di Gramaris atau dari dari rumahnya aku mau beli buku Terserah, ini. Terserah, beda-beda sih. Kalau aku, kalau aku kebetulan misalnya aku aku kebanyakan buku itu direkomendasikan kan. Ya. Terus aku misalnya kayak beli buku nih bahasa ini RMES kan, aku kayak pas di sana aku ngeceknya ya. Kayak, Nih, ini bagus agak-agak aku cek. Oke, okay, pas buku-buku ngecek aku di hmm, Goodreads. Di Goodreads. Oh, ni rata tenggang 4 4 koma sekian bintang. Heeh. Hmm. Kayak Allah saya gitu. Kayak udah ambil gitu. Hmm. Jadi agak lama dong lu ngumpulin bukunya karena enggak apa-apa dong? Iya kan. Saya kan. Oh, ada Tapi enggak duit. Jadi mendingan sama dengan kalau aku caranya gitu I gitu. Iya bebas maksudnya, orang. Masnya ber asal beli gitu. kalau mau juga apa? Yeah, gak apa, -apa sih. Cuma kan, ya sih. ya Jiwa miskinku menurut gue <laughs> kalau kita beli baru adalah... skill cuma bahas gitu loh cuma yeah. aku cuma ngasih tahu aja Kak aku, jaring, jadi, jadi ada saran lah gitu kan heeh mm. saran-saran juga kok kayak gitulah sharing sharing, sharing. apa namanya good uh, itu ada Jika apps di google ya? ada apps-nya saya download juga oh, uh, tapi bukunya buku apa aja nih maksudnya buku luar toko apa atau... buku Indo juga ada juga. Ya, banyak kok gitu ya itu gutter. Betul. Betul itu cuma kayak ngasih rating Betul. Oh ya, yeah, ngomong-ngomong -ngom gutter. Yes, nah, mungkin gitu lah. Oh ya yeah, di yang buat aku gini kan, di gutter itu juga setiap tahunnya ada kayak reading challenge gitu. Aduh. Jadi kayak kita buat challenge untuk diri kita sendiri. Tahun ini berapa buku yang kita mau baca? Oh. Ya, kayak seru-seruan gitu loh, kayak, yeah, yeah. kayak ada pemacu gitu loh. kayak seru sih seru. Kamu, kamu bisa nge 12 buku untuk 1 tahun ini, atau 20 buku atau berapa yeah. Nanti, setelah kamu baca kamu bisa masuk ke Goodreads-nya Centang, udah selesai gitu Oke, Artinya Goodreads ini masih uh, rating berdasarkan orang yang ikut di Goodreads? Yeah, ya, berdasarkan okay. kamu sendiri Berdasarkan orang-orang yang memberikan yeah. orang -orang rating kan? Iya yeah. Aku nih download The Goodreads Aku masuk ke sign up Sign up punya Nanti kalo kayak film kan kayak Rotten Tomatoes Iya iya iya Aku gak tau ya Rotten Tomatoes Itu orang Ada, -ada orang yang ngasih review juga Apa reviewer kan benar bener reviewer film Iya ada sih juga reviewer review, review. film Cuma itu udah gak tau juga Gimana pastinya nah, Gimana pastinya udah gak ya Tapi kalo The Goodreads siap Siapapun yang bisa ngasih rating, siapapun no. bisa, bisa ngasih review oh, okay. Ntar kalau ada Itu biasanya ada review-review kasih -review dikasih spoiler alert gitu Iya sih, udah hmm. majar Next, berarti buku yang mau dibaca nih ah, buku yang okay, dibaca. Mungkin sebentar aja ya, soalnya udah lama sekarang kita ngebaca Berapa, gitu. Berapa menit nih udah nih <laughs> Ya pokoknya segitulah gitu ya, ya. Banyak, banyak banget Ya untuk yang buku yang mau dibaca Siapa nih luar? Ini judulnya nih 7 Habits of Highly Effective People Iya aku punya tuh, tapi nah, lu merasa baca Udah mulai baca atau belum? Baru... Hmm, 10 halaman Izmla, <laughs> awal -awal itu baru suruh sama. kata mengantar <laughs> menarik ini aku Seven Habits of Highly Effective People. Coba enggak bukunya bahasa Inggris ini. Ini <laughs> ketahuan dia mau stocking pertandingan oh, yeah, nah, yeah. ada yang punya. <laughs> tapi ini uh, karena dia Abdulan sering baca buku sih. Jadi aku tahu terus David Morris juga dari dia asalnya. Dia dia ya, Kak reka dia. dia juga sering beli buku. Cepat cepat ontar kita bisa ngobrol Bang. Ya, cepat tahu next time kita ngobrol. Karena dia emang pecinta bukulah lebih. Kalau nah. kan baru-baru aja. Enggak apa-apa dong. Nah, apa namanya? Memulai. Kita mau mulai. Memulai itu sulit sih. Itu. Cuma ini yang mau gue baca nanti, selain melatih reading juga sih Reading bahasa Inggris kan Wah, Jadi, tapi belum tahu bakal berhasil atau gak Ya, liat nanti aja Mantap. Jalan aja dulu, ya kan? Iya, baca, baca aja dulu Kalau gak minat kan baca buku yang lain ya, Drop ya, ya Ajar, apa aja buku yang udah baca ya Aku kayak ini bukunya bisa baca Karena, karena menari, itu, ya, menari, menari. Menari. Ada gambarnya Ada juga gambarnya. ya atau nah. orang teknik. Orang nah, apalagi sesuai dengan gini ya. Iya, ya, ya ini menarik. Seru sih. Tapi kelihatannya oh, Karena memang kan Rahman nih menarik dia. Ya. Menarik ya. Dorong enggak Dia cuma gaya tarik aja Salah satu arsitek tuh mana tuh Tapi kayak dia baru ya masuk ke bata-bata dia 2014 tuh kalau saya. Dia, dia. dia tuh kalau enggak salah dia kan di sini 2006 ya dibilang ya. Aku pernah sih stalking web-nya dia jadi kali lihat karya-karya-karyanya dia tuh emang apa namanya? Dari awal dia buat biru arsitek dia tuh enggak gini gitu loh. Oh, Beda. Beda awal enggak gini. Hmm. Jadi setelah berapa lama perjalanan tuh baru berubah gitu. Loh ke belakang-belakang lebih gini dan dia aku pernah baca juga yaitu bilang dia sekarang lagi apa namanya tuh, aware sama masalah masalah-masalah kayak inilah itu jadi batal gitu. Jadi itu menarik makanya aku pengin pas kebetulan dia di bawah mukunya itu loh. Kayak ini bagus gitu loh. Hmm. Dan, jadi tertarik lah. Okay. Tampak, tampak. Daddy, daddy. Gak bukunya, nih, oke. Jadi dikasih enggak punya bukunya Boleh. Tapi habisin yeah. dulu ya, baco, ya? Yeah. Yeah. <laughs> Eh dia Pak. Pak guru dia minta kembali. Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Next dia kembaliin kembaliin ya. Ya aku aku punya buku pelajaran, ini punya ada -like kelasku ada berbagai-bagai ci, Bang. Oh, <hati> Mantap. Aku itu <hati> <hati> <hati> apa, apa, apa <hati> Buku sih. itu next. Mana pilihannya? Apa aja, aja di rumah Atau dari yang kita bahas ini apa -apa yang tertarik, dari kita bahas ini, hmm. muncul itu, baca siapa gitu kan. Hmm. Hmm. Na, ada buku di rumah mungkin baca hmm. sih masih ada, ada buku lebih satu. Hmm, itu Situ. boleh juga. Apa itu? itu gua buku tentang prak juga sama sih. gua juga. gua betul juga. Tapi enggak sih baca buku proyek itu senang karena di channel seni apa Itu judulnya dari ya. itu putih. Kalau kalau gambar mah benar-benar <laughs> biasa <laughs> Tapi isi bukunya apa? Kira-kira. Ini udah mulai baca atau Udah mulai baca Film. dikit. Fertast tuh fungsi ya? Fertast itu kekuatan sutur. Oh. Tapi dia apa namanya? Pen, <laughs> Penus tas udah fungsi. Iya. Penus tas Bro. Yo. <laughs> Naikki bahasa Yunani ya. Lihat lihat lihat tuh, mereka juga jangan ini tapi dia di kayak ada teori yang itu ada pengaplikasiannya. Jadi, Sa Inggris ya? Bahasa Inggris, so, Indonesia. Indonesia. Siapa namanya? Dari Abodai. Abodai, oh, apa? Oh, bedah. Oh. Oh. Tapi jenis kayak gini juga ada kabar gitu. Ada Deddi buku-buku gitu tuh dari mana? Kalau ini Ghost Kalau itu, itu dari kakak kelas. Oh, Tatabata dari Sokeng Andi Rahman, gitu yeah. ya? bener ya? Iya. Yeah. Kalau yang itu dari kakak kelas. Rekomendasi orang. Enggak rekomendasi sih, kebetulan dia punya, aku jadi lihat kayak bagus itu. Akhirnya beli juga. Dari <tuk> Biar saya buat sendiri. <tuk> Kan gitu ya. Nah, malu juga nah, enah, kan? kala, minjam punya <that's> buku, satu buku apalagi taruh di romali, know, itu kita bahas itu eh, Next ja, next sih bukunya. A Brief History of Time ya, punyanya Stephen Hawking. Tam. Menarik je kayak bahas tentang Ruang dan Waktu Belum habis kubaca, ya, tapi Lagi on hmm. uh, Ruang dan Waktu, Black Hole Dan, ya... Agak berat sih bukunya ina, ini Tapi emang ya? Ya, yeah. oh, sendiri, sendiri nih, dia? Hmm. Artinya, gini ada, dia, tahu, orang, orang, orang lain ya? Gak tahu. Gak tahu, ya? In, ini orang, yang nulis dia sendiri Ya, maksudnya arti denolis. Bukan, bukan orang lain yang ceritakan dia, ya. oh, ini bukan ini bukan biografi. Oh, ini tentang ya. bagaimana oh, dia yang ceritain ah, black hole, oh, roda waktu, dia, dia. Dia, dan teori-teori yang ada. Oh. Ini berdasarkan gitulah Betul, teori yang ya. ada. Jadi kayak, kayak buku pelajaran Bisa dibilang. Bisa, tapi dengan in unique way. Ah, uh, bukan kayak Ko so rumorji, so rumus, da je <guliah> uh, Galileo, da je bil danes, da je ...dari... danes, da je bil danes, da je bil danes, da je bil danes, da je bil danes, Untuk